Oke, okay, untuk lagu yang kedua, lagu selanjutnya untuk Anda semuanya yang lagi nonton di rumah, masing-masing. Bersama New, Monata, dan Mata Dewa. dua kompensasi komposisi yang cantik sekali duh